Ada satu lagu, oh ini Mbak Ani, ah, cantiknya aduh, gak salah pilih ini Mas Deddy. Ada satu lagu, kali ini duet bareng Mas Ngantennya. Zo'n so, pama!